Ya kepada penanya kedua saran saya adalah Tolong menggunakan bahasa yang singkat Terus yang kedua Juga jangan takut dengan Kata-kata uh, intimidasi dari Gus Bahak <SILENCIO> Karena menurut, menurut Del Carnegie itu Narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik <SILENCIO> Del Carnegie mengatakan begitu saya, Gus nonton saya uh, Beliau mungkin baca Del Carnegie <SILENCIO> Kalau tehát ha ő a Carnegie-t, remélem, hogy megteszem. Remélem, hogy megteszem. Remélem, hogy hogy aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklim-taklim <SILENCIO> tapi karena saya uh, bukan moderator amatir ya <SILENCIO> jadi karena bukan moderator amatir saya pakai yang satunya bahwa akhlak itu harus di bawah hukum <SILENCIO> dan dalam konteks masak ya moderator adalah kekuasaan tertinggi <SILENCIO> Tapi sekedar nambah cerita itu Gus di Madura ada seorang yang tidak untuk masalahnya. Alhamdulillah, Ada ada orang Madura sudah haji sebelum nyampe di rumahnya dia mesen ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok. Tolong aku dibatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah. Aku suka yang ekstrim- ekstrim jangan misalnya al-hajur ilal jannah ah, itu aku tahu sudah terus jangan juga walillahi ala baiti ah itu jangan sudah sering aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer akhirnya santrinya itu mikir buka al-quran dengan pemahaman yang ekstrim akhirnya langsung dia temukan ayat dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang ayatnya adalah Paman Hajjal fala maka tidak ada <tidak> dosa. Nah ini termasuk salah satu memahami ayat Hát, yang a gobloknya yang Hát, <tidak> baik silakan dua pertanyaan dua dua penanya ya Gus uh, Husen, Putri juga ada, silakan kalau ada. Ya satu putra, satu putri. Kalau putri gak ada, tidak nah apa-apa. Ya Husen. Bukan milih santri Putri. <laughs> Sila, silakan. Ustaz Herdin, siapa Ustaz Meg. Ustaz Ustaz Ya saya persilakan dulu dari aztán Asror aztán rulluk, aztán rulluk, aztán észerintem azért mohibin belől, mert én, én szerintem, megírtam a tananyagot, de nem tudom, hogy milyen. Én szerintem, hogy ha a tananyagot megírtam, akkor azért, hogy a Eeeh...cari kritiknya Sajadul Ma'arif, ...karena memang selain kulit berdaya, ...karena selupakan... ...mesti mudah dipahami memang Sajadul ...saya banyak berterima kasih, ...karena waktu hari, ...saya belum tahu, ...kita itu, ...yang dibaca di sini memang, Sehingga, ...ketika ...tidak terlalu sulit, ...seperti memahami, Uh, beliau salah satunya adalah ayat yang dibaca Ustaz Mahdi tadi itu, "Fa man hajjal baita watawafara lana 'alaihi", Al itu. Kemudian disimpulkan bahwa apa namanya? Jangan sampai Ndak bahasa Arab saja biar kelihatan halus. Oh. Salah <SILENCATOS> <SILENCATOS: SILENCATOS> de a két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 Dalam kitab Pajuli, dalam kitab Pajuli, yang paling yang sering dikaji teman-teman maharani isi Al-Qur'an itu kan cuma sembilan Oh, iya isi kalau quran kan cuma sembilan Mulai dari halal, Haram, kemudian Issoh, kemudian Tak uh, Taludir, Tawusiyah, dan Akata Sembilan, saya lupa itu disyikirkan oleh oleh uh, Al-Qur'an, disyikirkan saya tadi, dahil lagi, kakak itu mau disyikirkan Di bab uh, head, head Nanti saya persyalkan Ke teman-teman, di bab Itu bajuling ada, siiran tentang Isisya, isisya Al-Quran cuma ada 9 Sehingga Bagi beliau, kan karena sudah Ada, ada haram dan begitu Itu ketika ada isof Antisof Yer-Bur'an Dijadikan hukum seperti itu Itu menjadi Suatu yang uh, Sepertinya kurang Seperti ini lagi, cerita tentang cerita tentang Nabi Ayyub Nabi Ayyub itu pada Allah khud dia dikatakan qad triq bihi wala tahna lakut liru itu wa khud wa khud dia dikatakan makana ayat ini kalau di kalau di rogoan baik itu menjadi dasar kebolekan kebolehan hilal dalam skip Al-Qur'an buang satu khur Gak boleh boleh tuh <tut> boleh ini ini kan ada tiba sih naik oke wala ya taulul fatni minkum ayuk tadi apa wala ya taulul fatni minkum wasaati ayuk wal saadi awal muhadru waktu kalau kamu tadi buang motif motifnya motifnya nggak tepat Bizonyára. Jaj, ez akadályoz. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, pertanyaan kisah al oh, nah, sebagai... a Al-Qur'an seperti kisah Nabi Itu kemudian sebagai Karena Nabi, Nabi bersumpah untuk mengumpul istrinya sebanyak 100 kali ketika beliau sudah sembuh, Allah kemudian wahut, Cukup pakai rumput saja sebanyak 100 kalau di nah, ini kemudian jadi dasar bahwa kita itu boleh Dalam a román nyelvben, ez pertama, itu kan ez kemudian Jadi hukum, padahal isi Al-Quran Sudah dibagi-bagi, jadi halal, haram könyvben, amelyben a dan semacamnya Kemudian yang kedua, oh, oh, oh, banyak tuh. Cukup? Eh, tanya, oh sudah ya. Cukup. Sudah uh, <tik> di situ aja, wop, kamu lari <tik> <tik> <tik> kalau di sini bisa wajahnya Saya oh. mau di belakang saja di kursi. Oh iya. Ya, memang harus jauh ya, biar tidak terlalu ya, takut. Bunyinya tidak terlalu langsung. <tik> <tik>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 Tapi kalau beliau tahu Del Carnegie ya. Okay. Ya, silakan Saudara Husein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Eh uh, Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rais Syuriyah PBNU dan itu tidak melalui proses kaderisasi melalui ranting, MWC dan seterusnya Padahal Ustadz Fauzudin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Iya <tik> <tik> <tik> <tik> terima kasih. Nah, itu berangkat dari Gus Baat sebagai Rois Surya Saya ingin bertanya tentang apa ya keNUAN yang telah dirumuskan oleh Ky Hadrutus As'ari, As karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rois Syria hanya. <tik> Oke, okay. di dalam uh, risalah atau konon asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa Secara keagamaan, NU uh, menggunakan sistem bermazhab atau mazhub Serius ini gue <tik> Yang pertama dalam akidah, uh, terus fikih dan tasawuf. Nah Dalam fikih misalnya eh, NU menganut Abu Hanifah terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 1054. <tos> wafatnya tahun Wafatnya tahun 205. Usianya <tos> berapa? 100, eh, 50. <tos> Mungkin kitab saya ditahrif itu guys Umurnya Masabi berapa? Apa? 3, grasp, berapa? 63 Oh iya peeled. Ya intinya umurnya pendek <tztiloh> 50, pokok 50 lah Iya 204 Kalau Al-Ghazali wafat 505 Iya, Ya pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain NU menganut madhab Abu Hanifah, Malik bin Anas yang mana salah satu masadir apa salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan. Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah ini seperti ada apa ya Kontradiksi atau Kontradiksi inter apa? Kontradiksi interminus Istilahnya itu um, Di satu sisi pakai kias Tapi di sisi yang lain Kok menerima istisan gitu Menerima amalul walul madinah Padahal dalam sistem apa, beragama NU Itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Kias Tapi di dalam Ruang lingkup yang lebih dalam Dalam bermatshab Abu Hanifah Itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlussunnah Wal Jamaah atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud kias di situ apa Gus Kalau misalnya kias hamlu ma'lum ala maklumin, sebagaimana dalam gaya halaman berapa itu? <tik> Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlussunnah Wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan. Ada kontradiksi gitu. Kalau kias diterima, istisan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga gus bahas paham ya. Ini yang semoga yang nolar itu bukan hanya gr-nya ya, tapi juga ilmunya belot semoga nolar. Saya persilahkan kepada kiai. Tidak, tidak dijawab gurunya aja cukup. Ini zaman tertuaheh, tertuaheh. Yang ini, Husen. Bisa. Tapi tidak cucunya Nabi yang pesan. Karena ini juga pesan. Pesan juga. Ini pesan juga. Busan. Budak. Kata ini budaknya. Kata akhirnya budaknya. Ini yang jelas ini, hari ini benar-benar kacau. <laughs> Kacau sekacau ini, Ustadznya bingung, santrinya <tuk> hmm, sudah bingung, sombong lagi. <tuk> <tuk> yang boleh sombong itu yang sudah ada bingung-bingung. <tuk> Tapi agak apa, apa saya maafkan. Memang <tuk> itu satu-satunya cara dia untuk menang. Gitu. <tuk> uh, saya jawab tadi yang dari Ustadz apa Asr. Asrar. itu yang penuh misteri mana <tik> itu mana kan banyak rahasia itu terjemahan bebasnya penuh, penuh misteri <tik> nggak Asri. tahu punya misteri apa <tik> tadi tadi tanya gimana yang tentang apa kilah sama apa sama nanya ulang coba ulang apa kilah nah, so, Uh, begini ya Kitab Sajaratul Ma'arif Tadi kutipan Anda tak luruskan Itu teknya di Sajaratul Ma'arif Judulnya itulah li batil, ya ya. Itu mesti persis begitu <gul> Yang kamu tadi pasti tidak persis <gul> Saya ini hafal Quran Jadi ing ingatan saya normal, normal. <gul> <gul> Terus berhalanya namanya apa Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwa Isaf dan Na'ilah Kamu Oh, ingat. ingat apa Gitu kok jadi guru. <tik> jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. <tik> Tapi yang nggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu. Loh. <tik> <tik> itu nggak sah jadi ibaratkan saya ini sudah tizen dilawan lgbt lusa Sama mati Bisa mati ah, begini ya saya ini belajar itu banyak selain belajar banyak saya itu punya hafalan banyak jadi penting ya hafalan itu penting karena itu kias atau tadi misalnya cerita cerita itu bahasanya kisok tapi asalik A'nil kissoh ilal iktibar Itu adalah maslaku ahlil akhiyar Itu masyur, dawai ulama Jadi dari cerita, kemudian Di iktibar itu maslaku apa eh, manhatnya Orang-orang pilihan Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh Atau mau idzoh, atau kissoh ini menjadi itibar, dan itibar Masuk yang diantara yang sembilan itu Misalnya begini Sampai guyon di sini, itu kalau bapak Saya masih sugeng, sampe guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri kemudian di itu baru guyon Itu Bapak balik Kemba Kembali ke dalam gak jadi manggil Padahal mau manggil karena ada tamu disuruh lain Kata Bapak gini, Pak kenapa kembali Santri itu fakir Ada duit Pak iso guyon itu barang mewah Maka Mengganggu itu haram katanya wong fakir ngono kok iso seneng Itu luar ya mengganggu kesenangan orang fakir adalah do Duh. makanya kalau sampean DR mengalahkan saya <tuk iman> karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? menang, <tuk> -menang. saya tidak usah merasa menang sudah pasti menang, <tuk> -menang. <tuk urusan> -menang. <tuk ariman> merasa tidak merasa sudah menang ya coba polling saja gusba sama alim mana. Saya usah jawab saya usah jawab Saya ada usah jawab, pasti menang saya Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang memang. Buktinya gampang kan Sampai mengundang saya atau mengundang Ustaz Asro Jadi yang angkuh itu sampian Bukan saya kan bukan saya. Eh, Jadi Iktibar itu mas laku ahli lah, ya. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajarutul Ma'rif adalah Ketika malam itu ada rapat dengerin ya, Malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun senyaktumu imanah yang disebut Waka'ala rojulun min ahli fira'an apa yaktumu imanah Karena dia ikut rapat kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa Wajah min aksal madinah di saat terusnya itu yang innal mal yak tamiru nabiqa Itu wajah rojulun min aksal madinah itu apa? yasa Kowala ya Musa innal yak tamiru nabiqa Itu si rojul ini Pagi-pagi mungkin bukan pagi ya Setelah rapat itu langsung bergegas nemui siapa? <tuh> Nabi Musa besok kamu akan ditangkap oleh tentara Dan kamu akan dieksekusi Kamu kok tahu saya ikut rapat Tapi karena dia masih yaktumu apa? Iman <tuh> Itu oleh, itu kan cerita ya Sita sepakat ya Itu apa? Cerita, kisah <tuh> <tuh> Tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam Yang punya gelar Sultanul <tuh> oh, Nggak keliru, Sultanul Ulama oh, Ini mesti salah guru benar <tuh> Sultanul apa? Sultan. Ya, yang penting kita jangan sampai jadi sultanul juhala. <tik> karena ini belum ada presidennya. Raja Wali sudah ada Abdul Qadir. Raja Ulama ada Izuddin bin Abdis, Salam. Kayak raja bodoh itu terlalu banyak. Maka kompetisinya susah ini karena. Karena terlalu banyak yang jadi apa? Ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam yang diambil contoh itu yas'ah-nya Maka di, di ayat itu beliau mengebabkan Babul musaroah Ro'ah Ilahi Fiddimah Bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. Jadi yang dia simpulkan dari kata yas'ah Bahwa untuk menyelamatkan darah itu orang oleh sakobre Oleh orang tidak boleh sesempatnya Tapi harus yas'ah Yas'ah itu bergegas nah, Itu kan dari kisah menjadi istidlalun fikhiyyah menjadi istidlalun fikhiyyah atau amrun fikhiyyah Allah tidak mengatakan Yamsi, tapi yas'a karena pikirannya rajul tadi jangan sampai menangkapnya apa mala'u fir'on mendahului larinya Musa maka di sini yas'a tidak dimaknani sebagai hanya cerita tapi kesimpulan secara fikih okay, bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus Ya yes, harus bergep nah, itu contoh Jadi kalau saya tanya Sajaratul Ma'arif itu Ikut partai mana Itu ikut partai Itibar Dari sembilan itu ikut partai apa Itibar Yang kemudian Waktu biatika diktan Khilah itu boleh asal dibolehkan Allah Itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah Tapi Allah yang mengajarkan khilah Nah kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal Berdasar kesalahan masing-masing Saya tahu enggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya apa setengah tahun apa oh setengah tahun, ini yang setengahnya tak tambahi lagi istrinya Nabi Ayah itu cantik cantik sekali karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik entah sunnah itu dengan arti kesunatan, entah tegdir, gak tahu jadi sama, -sama gak usah tanya, istri Gusbak gimana ikut sunnah itu ikut sunnah itu Gana nanti kasihan kalau istrinya jelek, tersalumi Dosowan istrinya cantik kan Ki nangenes. Oh, kasihan ya. Yang cantik juga kasihan nyumi tangan orang yang lebih enggak cantik. Ah, <tik> <tik> <tik> uh, ceritanya sedenya gini ya. Eh uh. uh, dari kejauhan, ya saya ulang lagi dari kejauhan. Itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng, padahal itu aslinya Jibril. Singkat cerita Si istri ini karena Ayub ini Sudah diibergur masyarakatnya dengan cerita-cerita seperti itu Pokoknya kita mempercayai versi itu loh. Setidaknya mengikuti ulama yang mempercayai itu Diantaranya Syekh Nawawi Bahwa memang Nabi Ayub diungsingkan masyarakatnya Sampai ya sampai kesulitan secara finansial, ekonomi Dan ke ketahanan pangan Terus istrinya itu kerja dapat uang Kerja dapat uang Suatu saat sampai pada level ekstrimnya nggak dapat pekerjaan, nggak dapat uang Kebetulan ada anak raja yang rambutnya itu brodoli, yang enggak punya rambut, terus disayang bayarkan siapa yang rambut terbaik mau dibeli mahal. Akhirnya istrinya ini menjual apa? Rambutnya. Ya, ya tadi, kalau orangnya cantik ya rambutnya cantik, kalau cantik terus keriting bulat kan susah itu. <risas> kalau keritingnya enggak pas, kalau pas ya tetap cantik ini maksudnya. Ah, ketika dijual terus dapat uang dan itu di atas rata-rata. Si Nabi ini curiga. Ya, bawaan seorang suami yang punya istri cantik kalau jelek kan enggak gampang curiga. Terus keriting jelek kan suaminya enggak gampang curiga. Kok dapat uang banyak ini dari mana? Singkat cerita dengan tanda kutip eh ini menjadikan beliau agak latah agak latah bersumpah la'ad ribanaki kamu akan sambukul Akhirnya Allah ini kan yang ayub ya orang soleh cemburu itu sah karena seorang lelaki seorang suami. pilihan-pilihan e, istrinya juga sah. Allah enggak ingin orang salikah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya. Tapi Allah juga enggak ingin hamba yang saleh Ayub ini melanggar sumpahnya. Jadi Allah sendiri yang cara gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu. Ye? Dan istrinya tidak tersakiti oleh 100 cambukan. Ya 100 Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah, kamu pakai lidi seratus saja, cambukkan sekali, anggap saja sudah seratus. Itu sebut, Jadi kata seratus tetap seratus, tapi si soliha tadi enggak perlu kesakitan dengan seratus pukulan. Tapi ini yang milih biar Allah, enggak kamu. Kalau kamu yang ngilah pasti kriminal. Jadi ayat itu jelas waqut itu khitabun minallahi ayub bukan ayub yang mengkhilah makanya ada ayat wamakaru wamakarallahu wabahul wa makirin itu kan seperti nabi Ibrahim nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu ada raja yang mania perempuan ini, sampai ngirim beberapa mata-mata kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap mau disuguhkan kerajanya. Suatu saat yang lewat ini Ibrahim dan Sarah itu cantik sekali. Jadi ini sudah contoh dua. Istrinya Ayubnya cantik, istrinya Ibrahimnya cantik. Karena yang cantik sudah jadi istrinya para Nabi. Mungkin kamu ini yang nggak <laughs> tahu saya kebagian apa anda itu. Kalaupun cantik pasti nggak setingkat siapa? Sarah. Sarah tuh cantik sekali. Singkat cerita ditangkap. Kemudian Sarah ini mau di ya mau diperistri oleh raja. Ketika Ibrahim datanya. Perempuan ini hubungannya dengan kamu apa Nabi Ibrahim pinter Karena raja ini maniak perempuan Kalau dijawab suami pasti dibunuh Karena suami itu problem oh. Ya bagi raja yang maniak perempuan ini kan suami itu oh. Tapi kalau saya jawab ukti Ipar pasti dihormati Karena kalau dijawab ukti kan oh, iparnya, iparnya orang cantik Kayak kangkang -kang yang punya adik cantik pasti dihormati kustadnya Pokoknya oh. itu pasti Sampaian goblok lah punya adik cantik terus Ustadz kamu tahu itu aman tak jamin <tuk> karena Ustad Ustad potongan gini tuh pasti ikhlas, tak jamin imannya pasti guncang itu pang. kamu punya adik cantik terus gak mau sudah ada dikasih Ustadnya sen ya sudah pak ndak jadi par udah udah lulus aja. <tuk> termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik itu Kalau tepat di Garwo Kiai Kamu kakaknya Kiai Banyak orang awam Tahu-tahu mertuanya Kiai, barakahnya apa? Punya anak, cantik Itu memang berkah Maka Ibrahim pinter Beliau jawab ukti, ini saudara saya Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati Sebagai ipar kalau bilang suami kan Problem, pasti dibunuh Sampai Sarah ini marah-marah Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong Jadi Sarah itu unik, kecewa dia. Punya suami. kamu itu nabi kok, punya ya nabi suami kok. Kalau suami bohong biasa ini suami ya nabi. Nah, ini kan potongan-potongan biasa bohong. Tapi ini kan ya suami ya nabi. Kamu itu suami nabi kok bohong. Ya kalau ya kalau Nabi kan gak mungkin bohong. Tapi kalau suami dok kayak sampean sampean ini kan, wah mesti bodoh. Bar ngopi di permadani di ngopi nanti, Ya ngopi waik. <laughs> karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? Masalah. Bang oh, ya kalau dijawab ngopining di kalisinya apa? Yang joga cantik di umatnya Rasulullah. <laughs> karena sekali disebut masalah. Itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab. Nggak ada di muka bumi ini Orang muslim dan muslimah Kecuali kamu dan saya Maka fa anti ukti fil islam Kamu itu saudara saya dalam Islam Terus oleh Balawah disebut itu Tauriyah Tauriyah itu kata yang tidak bohong Tapi lafad ini muhtamil Lafad ini mirip-mirip muhtamil Jadi sebenarnya saya mengatakan Samaian goblok itu goblok dalam hal maksiat keren keren Sampean saja yang sudah tersinggung wong darani goblok itu salahnya sampean. Padahal saya punya yang siapkan kalau ditanya Allah, oh, "Ha, santri malah berani goblok." Goblok nggak tahu caranya korupsi Gusti wow. <tose> oh, itu sebetulnya kalimat <tose> <tose> Tapi kamu yang keburu suudon sama saya kamu anggap itu kalimat apa? Dammin. Itu resiko ilmu cekak itu. <tose> sebetulnya di balagoh itu ada tawriyah apa? <tose> ya, Mas pernah belajar tuh itu. Jadi tetap saja kisoh-kisoh ini melahirkan satu pelajaran. Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi. Zaman berhala itu ada di sofa dan marwah. Berarti ada batil. Orang Islam tetap disuruh sa'i. Sa berarti layutropul haqqo li ajlil batil. Kemudian yang jaringan, tadi tanya apa? Bisa, saya tetap... Sama pernah baca kitab itu? Kata? Enggak. Oleh menindakwa Faseh Bener-bener jujur Bener-bener jujur Yang tentang itu saja Enggak, ya, yang, yang tentang Qodiyah itu faham Teredaksinya apa, bahasa Arabnya Waelzamu alal ami at Terus? Gimadzabin Gimadzabin Kitab itu yang yang termasuk mengkaji detail itu saya Saat termasuk saking seringnya mengkaji itu pernah diberi hak keluarganya Basim di kamar Basim yang dipakai ngarang kitab itu dan di kursi yang dipakai Basim ngarang kitab itu. Jadi sudah jauh sekali ini kelasnya. Jadi saya Gara-gara meneliti -gara kitab itu pernah diberi hak di kamar Basim di kursi yang pernah dipakai Basim. Pas itu yang memberi hak saya masuk itu Gus Wahmi sama Gus Hakim. Kesakim itu cucu Basim dari Mbah Somali yang ngarang apa? Jadi Basim punya putri namanya Khairiyah Khairiyah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbah Somali yang ngarang sorof. Khairiyah punya putri namanya Abidah. Abidah ini yang punya anak namanya siapa? Kesakim. Yang panggilnya kuskiki Nama Kesbami. Diterihak di kamar beliau, di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Bahamit juga gitu di Jakpie Idris di kamar Bahamit Pasuruan di kursi yang dipakai Bahamit. Karena kali itu memang sebabnya anasab karena Bahamit sepupu dengan bahasa saya kan sama, -sama dari Lasem Jadi kalau kamu belajar mengutip, saya ini tidak sekedar mengutip sampai apa itu. Jadi Begini loh ya logikanya kamu jangan terlalu kumau luhur bakas iktisan kok kau bawa ngalir megayu kamu itu sudah sudah kacau kacau gimana? Ya, parah ya cerminan ajaran gurunya ini. Iya, yeah. ini, ini kamu itu korban korban pengajaran yang salah. Dan kamu bahasanya juga salah. Menurut NU pegangan itu empat itu tidak menurut NU menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi begini ya, kias itu kan sebetulnya hanya bahasa saja. Sebetulnya ya istihsan istisan juga kias. Sebenarnya kalau kita karena ketika seseorang itu menomorsatukan Quran dan hadis, pasti istihsan ini juga tidak keluar dari Quran hadis. Ketika kamu katakan kias, itu juga tidak keluar dari Quran hadis. Maka pertanyaannya, menurut Dawud al-Zahiri, sebetulnya kias itu ada apa enggak? Ya bisa saja enggak ada. Misalnya begini. Sama nanti aja ilmu yang paling gampang. Yang kamu fahami kias itu ada berapa? Aulawi, terus Musawi sama? Adjená, yang gampang-gampang hajá, -gampang yang hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, Harusnya hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, saya, hogy, sibuk, Harusnya yang pantas lupa itu saya, karena sibuk itu anugerah sudah anugerah kitab Saya juga sampai sekarang nggak merasa royi surya biasa aja. Karena ya apa ya kalau keluarga Quran tuh beda. Saya ini kan dari keluarga Quran bahasa hafal bahasa hafal. sehingga apa ya bangganya itu sudah dengar kitab quran Jadi sampean hormatin dak tuh ndak efek sudah, sudah. Biasa munajat kenal Allah, kenal makhluk biasa. Saja. Biasa marifatul wau dijak marifatul kholti ini. Begini misalnya ya, Sama-tak bedek ini misalnya gini. Fala ufin, atau na na kita paling gampang kalau kita ngajari Ali seperti ini, Yang gurunya saja meragukan ini, yang gurunya. Itu kias paling gampang tentu kita katakan gini, Allah mengharamkan memakan harta anak yatim. Ilatul hukumnya apa coba? Ifsad nah. Kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhrak lebih. Lebih haram, lebih haram. <tuk> Kalau uffin yang adenal iza Ya muni munijanjuk pada orang tua tohus. <tuk> <tuk> ya. Kalau adenal iza Iza paling ringan saja haram Apalagi nabok Apalagi menterlantarkan orang tua agak dikasih uang Sampai utang-utang tonggo itu ya iza Itu, nah, itu terus kia Kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? <tuk> Tapi itu gampangnya saja Tapi butuh ulama itu hanya satu Orang nggak boleh terjebak oleh teks Kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu Dimana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks Tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kiyainya Pak Yayi alumni anda ini sering nabok saya Nabok itu kan pakai tangan Karena terus kyainya bilang gini Cong jogeman nabok istrimu Suatu saat kalau mau idak pakai kaki Jadi nyadui. Akhirnya istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang ganti model, tidak naboi tapi nyadui. Santrinya dipanggil lagi, Loh, kenapa kamu masih nyadui? Kan yang haram naboi Pak Yai. <laughs> Kemarin yang anda larang kan naboi, kalau nyadui kan belum dilarang. Belum ada undang-undangnya kan kira-kira. Nanti, yuk nendang, yuk haram pisan. Hari Belkotnya ngidoni, ngeludai. Itu kan korban tekstualistik. Kalau dia cerdas, Khurmatul ida itu yang haram itu idhanya Nago'iya idha, nyadu'iya ida, meludai juga ida, Membiarkan miskin juga ida. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita dhawkus salim Sebetulnya enggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sohabat juga enggak kenal kias Tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu Pasti maknanya seperti itu Misalnya kamu ada tamu, jangan sugui air panas, kasihan Terus kamu suku ya adem tapi peceran Semutnya gak air panas Itu kan santri gila Jadi sebetulnya Dengan atau tanpa istilah kias maupun istifsan Itu adzaukus salim itu pasti Tak Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu syarah Imriti, Fatura Bilbariyah itu kitab kecil Yang nyarai ya apa? Imriti Atau Marjotoh itu Kalau baca Imriti tidak bisa Ya apa? Marjotoh itu itu di situ diterangkan fama fatahum ilmu jarodul istilah jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahu tidak belajar Iqlal tapi mereka punya salikoh punya tabi'ah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doro bazidun amron atau maror tuh tapi mereka kalau kamu tes misalnya Bu Bakar botes zidun jenigopo doro bazidun amron terus amron apa Lho ra, ra iso mesti. Sampean pinter, marfu'un wa ismul mansubun wa Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawainya kini. Kang. Pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wes, ya bahasa arab ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa? Maf'ul. Lah ya objek jenenge ya madrub jenenge. Mm -hmm. Ngono kok butuh jeneng bocah kok goblok. Masih ditunggu. Jadi intinya ketika kita punya istilah ya ono naif dewe. <laughs> Wong karwan pelaku ya bahasane mesti ba fa'il. -e. Wong karwan objek jenenge maf'ul. Lah andane masih bangga dengan istilah itu. <laughs> iya kan? Agama ini kan mengajarkan kebaikan Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama Makanya Abu Hanifah memulihkan istihsan Nah karena beliau itu orang soleh Pasti pegangannya Qur'an dan hadis Artinya istihsan yang tidak keluar dari Qur'an Ya sama kita bahasakan itu kias. Mereka bahasakan Enggak ada masa Dan zaman sohabat nyon saya udah tahu istilah itu semua Enggak perlu tahu Karena masih punya zawqus salib Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi enggak perlu enggak perlu kamu tes. Karena kalau mau tes kudu buyut. Mbah Abubakar, ya Ababakrin tak tako idzur Baizdun Amrron, mana yang fa'il? Mesti guru. Wong karwan sing mukul zae, aja faile iku. Zae. mana nek fa'il itu pelah? Amrron maf'ul bih. Mesti anggar korban objek jenenge Amrron. Ora mung delmu ngono kok bangga cara Abu Bakar cerita. <itter> Makanya dikatakan famafat ma faatuhum Istilah sahabat tuh hanya enggak tahu istilahnya tapi bacanya sudah bener. Nah, kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu, <tort> gitu saja kok perlu tahu. <tort> nah, kok udah tahu ya, coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya? Madzum. Sabu Bakar mbok warani. Yadribu, kenalam lam menjadi lam yadrib, lam jazim, yadrib madzum. Yo wis le jongjong amile. Inna zedan ko imun, inna amil zedan makmul Maksud yuk, abu-baker segítsa Jóngjóng, Jóngjóng, Rael Munguné kok seneng merakaruan Maksud yuk, mesti wain Itu kan, makanya dulu, bahasa Arab dulu itu enggak ada kata Zawjah Kata Zawjah itu bit'ah gitu Bekasannya gondolalah enggak tahu pokoknya gitu. Di Quran enggak ada bahasa bapak perlu tahu. Gak ada bahasa ayub dilahu. Azwajan. Azwajan jama Zawjah, apa jamaknya azwajan, jama azwajan jama apa? Di Quran enggak ada bahasa Zawjah, karena manani itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan Kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki Karena zaujun maknanya pasangan Tidak berhubung jaga orang rapati pinter mau <tuh> Akhirnya itu sana zaujah Di Quran tidak ada Coba An-Nabiya Allah bilmu'mini na min an fusihim Terus hanya ya tahu Wa azwajuhu ummahatuhum hayo Azwat zamannya zaujun atau zamannya zaujah Zaujun zamannya zaujah Zaujah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 Ya belum kena asrori asrori. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Karna manane zaujun itu apa? Pasangan. Pasang. Pasang. Jadi kalau dikatakan zaujuzaidan berarti imro'atu Zaid. Kalau yang ngomong itu misalnya zauju Aisyah ya siapa. Pokoknya mesti gitu berarti. Tapi go bedakno wong gampang zaujun. Tapi Quran enggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa original. Makanya disebut annabiu aula bil mukminiina min anfusihim wa azwaaju ummahatuh. Azwad hunna jamu zauj. Zaujen artinya pasangan. Dong ya. Jadi bahasa ngalami lah, Sahabat tuh enggak perlu tahu bahasanya sampai enggak perlu. Coba kalau sampai ketemu orang Arab, ditakoya ya diguyue wong Arab. Sekolah ning di anakmu, sekolah ning madrasah. Kalau ditanya madrasah terjemahannya apa? Sekolah, berarti sekolah-sekolah kan? Jadi lucu kita. Sampun itu sudah Bakdo ya sudah. Orang Jawa jadi satu sampun Bakdo, bakdo itu bahasa Arab mana nih ya? Sudah. Nah sahabat tuh tahu betul apa? Karena punya Zokus, sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir. Gak boleh tanya lagi. Ketika ada seorang khatib menceritakan Allah ngendikan, "Fawarobis sama'i wal ardi innahu la hakum misama'an nakum tantikun." Itu ada orang Arab ngaco. "Man dhal ladzi jalil hatta al ja'u ilal yamin." Ayo hafalkan Pak Sori, jangan latihan hafalan apa? "Man dhal jalil hatta al ja'u ilal yamin." Pak khatib sama mau tanya, siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sum? sumpah? Karena orang kalau sampai sumpah itu artinya nganggap mukhatobnya tidak per Caya. Makanya di Baloko Ada urutannya Kalam itu kalau nggak ada pengingkaran Gak usah pakai Tauqid Kalau ada pengingkaran pakai Tauqid Kalau pengingkarannya banget pakai kosam Termasuk pakai apa Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah Pasti indikasi Allah sedang do Karena kosam hanya untuk Mukhotob yang tidak Percaya. Makanya ketika ada khotib baca فَوَا رَبِيْسَّمَا إِوَا الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقْكُمْ مِثَّمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ Langsung Arafi tadi tanya Manda ladi aslubal jalil Itu siapa Pak khotib yang bikin Allah marah Sampai Allah harus sumpah Ini namanya adzawqus Tapi enggak usah kamu tes Itu namanya apa <laughs> Faidatul tul khitab pola zimul Faedah Fa pola zimul Ya enggak bisa kalau zaman dulu ya enggak ada istilah itu Istilah itu kita bikin Jika mu khotob kholia zihni begini Kalau agak percaya. Terus kamu sok pinter. Jika kamu khotop ingkar maka gini, ya memang basarannya agak percayaku ingkar kok dulu Tapi kamu Bahasa Arab tuh luar biasa. Ya kan normal kan sebetulnya itu normal. dong ya saya, Ya maaf muka Tapi yang jelas itu lebih salah sambil. Layung seneng ya iya kok ngatur apa? Gusba harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren nih ngatur. <laughs> Kaya okay, biasa kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.